yang bakal dilantunin oleh sosok pedangdut kelahiran dari Mojokerto, Jawa Timur oh ya. ini pengen mengajak untuk anak ranto Candi Korea Selatan untuk bergoyang ala Bang Jali yang bakal dinyanyikan oleh Alfi Alfie Yanti Murata Nem I'm de magyarté, thank you. Ez okay. esetben